Mitra bisnis, proses pembebasan tanah merupakan syarat utama untuk kelancaran investasi. Namun lagi-lagi terjadi birokrasi rumit, seperti keluhan pengusaha minyak dan gas bumi yang menilai undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menghambat aktivitas bisnis migas di Indonesia. Selama ini pembebasan tanah hanya melibatkan kontraktor migas dan pemilik tanah sehingga urusan pembebasan lahan hanya 2 sampai 3 bulan. Dengan peraturan ini Pembebasan tanah harus melibatkan Pemda dan Badan Pertanahan Nasional, sehingga prosesnya membutuhkan waktu lebih lama, hingga satu tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Forum Industri Pengguna Gas Alam, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Posisi Indonesia ini kan masalah tanah itu bukan hanya di minyak dan gas bumi prosesi perkebunan aja yang menjadi bagian daripada food security aja pemerintah juga tidak pernah ikut campur dengan tegas hanya selalu mengkoordinir mengkoordinir nah kita ini kan punya BPN yang disebut pusat kan di Jakarta di mana memang sejak ada otonomi daerah seluruh gubernur seluruh bupati seluruh kepala-kepala daerah kan merasa bahwa mereka punya kuasa tapi kalau pemerintah pusat yang disebut BPN, Badan Pertanahan Nasional, harusnya punya ketegasan bahwa itu semua harus dikoordinir melalui satu pintu. Sebab yang disebut minyak dan gas bumi itu masih oke okay lah. Yang disebut kontraktor ataupun si pemiliknya masih bisa melakukan hal-hal prosediri. Tapi kalau namanya pertanian, itu dari zaman kapan sampai kapan ya, dari sejak reformasi sampai hari ini, tidak pernah ada keputusan juga Jadi yang disebut BPN itu harus tegas Sejak menggantikan kepala baru ini Harusnya memanggil semua yang berkepentingan Di dalam proses pengambil alihnya Harus disentralisasikan di Jakarta Supaya bagian daripada keputusan Perlu mendapatkan koordinasi ke daerah Bukan daerah putusin untuk pusat itu yang menjadi terbalik-balik kita ini Seperti di Jawa Tengah Kalau kita mau melakukan perkebunan aja Itu yang lebih berkuasa bupatinya daripada BPN setempat Ukurnya dan lain dan sebagainya Mekanisme ini yang menjadi bagian daripada Keputusan pemerintah yang dari pusat harus pengintervensi ke situ Bukannya mereka yang intervensi ke pusat Saya melihat bahwa porsi daripada Pusat itu harus memberikan sebuah keputusan arahan yang disebut Bukan bahasa intervensi, tapi keputusan untuk kepentingan nasional Semata-mata harus menjadi satu bagian daripada kebijakan nasional Bukan dari bagian daripada daerah ke pusat Itu selalu terbalik-balik sejak terjadinya reformasi Dan menjadi bagian daripada kepala daerah-kepala daerah yang punya otonomi Ini pemerintah harus ikut campur tangan di dalam hal pusat Karena semua liniernya Pemerintah saat ini kan selalu Punya ketakutan-ketakutan Tersendiri, padahal ini kan pusat Menggarisbawain semua Anggaran-anggaran nasional, semua kan dari pusat Nah ini yang saya melihat bahwa BPN pusat Lagi yang disebut Mantan jaksa agung yang ada di sana kan sekarang, itu yang harus menjadi bagian daripada keputusan nasional. Birokrasi-birokrasi bisa dipotong semuanya supaya investasi bisa lebih bagus lah. Karena secara kebijakan, secara keputusan harusnya dari pusat lah. Demikian Ketua Forum Industri Pengguna Gas Alam Ahmad Wijaya, saya Wendy Lim.